Alhamdulillah sehat-sehat Sehat, sehat. sehat semua dan uh, sehat selalu selamat ya. Amin insyaAllah Amin baik dan tentunya bagi sahabat-sahabat Al-Hidayah uh, Yang ingin bergabung via interaktif nanti Jangan lupa di 0271623151 SMS online di 08572887653 Langsung kita simak muka dimah Yaitu tentang ibadah kurban Tafatul Habib ya, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ubihinasta'in Ala Umurudun Yawaddin و الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعده آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد أبده ورسوله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدناء في الملاه صلاة وسلام دائما بدوام ملك الله وعده آله وصحبه أما بعد الحمد لله Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan yang rahimakumullah, uh, sebagaimana kita ketahui uh, bahawa kita semakin dekat dengan hari raya Idul Adha, maka pada beberapa kesempatan yang akan datang, InsyaAllah selama tiga kali dalam, mas, apa, dalam uh, di hari Senin ini insyaallah kita akan membahas kaitannya dengan permasalahan korban Permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali karena sesungguhnya sebagaimana kita ketahui seseorang itu tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas dasar ilmu atas dasar pengetahuan yang didapat uh, sehingga apa yang dilakukan dari ibadah ini diterima oleh Allah SWT dan sesuai dengan ketentuan syariat Sehingga kita perlu untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan korban Apabila kita ingin berkorban, bukan hanya permasalahan ini saja Tetapi dalam berbagai permasalahan ibadah Maka uh, seseorang diminta dalam syariat untuk mempelajari hukum-hukumnya terlebih dahulu Ikhwani rahimakumullah saya kutip dari kitab uh, figih aktual tentang kurban Yang dikarang oleh forum as Solo Dalam hal ini ada beberapa tanya jawab yang kemudian uh, dibahas di dalam kitab tersebut Yang mungkin kita pada kesempatan ini kita akan bahas secara mendetail Ikhwani rahimakumullah apa itu kurban? Ya, disebutkan dalam syariat bahawa kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih di hari ayat dan di hari-hari Ta'ashriq sebagai wujud pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna kurban. E, sehingga apabila tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka bukan dikatakan sebagai kurban. Kita tahu, Ehwanarahimakumullah, bahwa yang namanya kurban itu adalah penyembelihan. Penyembelihan yang tidak lain wujudnya yang kita lakukan itu sebagai wujud pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uh, memang yang diminta di dalam syariat Islam itu adanya penyembelihan tersebut, ya, sebagaimana nanti kita akan bahas di dalam hadis-hadis, uh, karena disebutkan di dalam hadis itu adalah iraqatidam, iraqatidam itu adalah uh, apa penyembelihan, Wujud penyembelihan. Bukan uh, kaitannya nanti dengan sadaqah yang pasti harus diberikan sebagian dari korban tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan memang itu sebagai wujudnya Tetapi uh, yang perlu kita lihat bagaimana Ikhwan rahimakumullah Mungkin penyembelihan itu sudah pernah ada di masa zaman jahiliyah Orang-orang di masa jahiliyah uh, Mereka ini ber, uh, melakukan suatu penyembelihan yang tidak lain mereka lakukan untuk berhala-berhala mereka Tetapi sesungguhnya dalam syariat Islam tentunya berbeda Walaupun sifat yang mungkin dilakukan adalah sama Adanya penyembelihan Dari hewan-hewan ternak Tetapi sesungguhnya Niatan bahwa ini termasuk syariat Islam Ini termasuk tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini sebagai wujud pendekatan diri kita kepada Allah S.W.T Maka hal-hal yang sifatnya kemusyrikan itu teratolak Dan sesungguhnya kita tahu bahawa e, tidak adanya penyembelihan korban Kecuali kita mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim S.W. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail S.W. Maka kemudian digantikan oleh Allah SWT dengan uh, domba yang sangat besar. Kemudian disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Nah ikhwani ra'imakumullah Allah SWT sebutkan di dalam ayat Ikutilah daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim AS yang lurus uh, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim memang banyak yang kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dari penyembelihan korban kemudian Kaabah yang menjadi tempat uh, uh, arah daripada uh, salat yang kita lakukan kemudian uh, juga dalam hal ini per, per, kaitannya dengan ibadah sa'i, ya. kemudian melempar jumrah dan lain sebagainya semua itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya lalu kemudian Allah SWT jadikan itu sebagai uh, ibadah kita sebagai ajaran dalam syariat Islam ikhwan ya dasar Uh, syariat kurban ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Fasalli li rabbika wanhar Maka salatlah untuk Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala Wanhar dan sembelihlah kurban Sebagaimana disebutkan di dalam surat al-kawthar ayat yang kedua Maka kita bisa ambil uh, suatu faedah bahawa sungguhnya Salat di hari laya'id uh, idul adha' itu adalah lebih utama dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Mengapa? Karena salat Idul Adha ini disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Sedangkan Idul Adha apa, Idul Fitri tidak disebutkan sehingga uh, Idul Adha tentunya di sini adalah lebih utama. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat Muslim, "Annahu sallallahu alaihi wasallam dha, dhaha bi kabasyain amlahin aqranain." Rasulullah SAW dalam riwayat tersebut dikatakan beliau ini berkorban dengan dua kambing dumba yang berwarna putih bercampur hitam dan bertanduk Ini korban yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Sehingga ini menjadi dasar bahwa e, berkorban ini adalah suatu tuntunan syariat Kemudian, ehwal darah, banyak sekali keutamaan di dalam berkorban ini, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis, di antaranya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amilah ibnu Adama yooman nahri min amal ahabu ilallah min iraqatidam." Dalam hadis ini, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh seorang anak Adam di hari korban yang lebih disukai oleh Allah dari penyembelihan korban. Minirah ketidam. Penyembelihan korban itu sebagai suatu amalan yang dikatakan di dalam hadis ini bahawa itu amalan yang paling disukai oleh Allah subhanahuwataala di hari raya Idul Adha. Wa inna halatati yawmal kiamah bi kurunihah wa azla fiha dan sesungguhnya Nanti di yawm al Hewan-hewan korban itu akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beserta tanduk dan kukunya Semuanya dalam keadaan lengkap uh, Untuk apa didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk penebusan daripada orang yang berkorban itu dari siksa api neraka Sehingga uh, sesungguhnya orang yang berkorban dalam hal ini uh, Oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dibebaskan daripada siksa api neraka, baik dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya terbebas karena pernah di dunia ini melakukan penyembelihan kurban. Wa inna damal yaka uminallah bimakanin qabla an yaka adal ardi fatibu bihanafsan. Maka kemudian Rasul menjelaskan sesungguhnya darah itu sudah sampai di sisi Allah subhanahuwataala. Dalam aratian diterima oleh Allah SWT Sebelum darah itu sampai ke bumi Ini menunjukkan betapa cepatnya Allah SWT Memberikan balasan bagi hambanya Yang mau taat kepada Allah Yang mau mendekat kepada Allah SWT dengan penyembelihan korban ini sudah ditulis catatan amalnya bahwa dia telah berkorban dan telah beribadah dengan ibadah yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita. biha nafsan Maka hendaknya ketika kita ini berkorban lapangkanlah diri kita. Dalam artian bahawa kita itu benar-benar ikhlas di dalam amal ibadah kita ini. Tidaklah kemudian e, ketika kita membeli hewan korban tersebut, e, kemudian kita tawar-menawar yang sangat menyulitkan bagi penjual korban. Ini sangat tidak disarankan, sangat tidak dianjurkan. Maka ketika kita berkorban, benar-benar kita lapangkan diri kita. Uh, dalam keadaan hati legowo untuk kemudian memberikan uang kita di dalam korban kita sehingga korban uh, kita ini benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa taala bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah saw bersabda عظيمو ضحاياكم فإنها على صيرات مطاياكم perbesar daripada korban kalian karena sesungguhnya per tersebut akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati shirath. Ikhwani rahimakumullah sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis keadaan orang-orang yang melewati shirath nanti di yaumil qiyamah bahwa ada yang berjalan uh, secepat kilat. Artinya sangat cepat sekali dalam pandangan mata telah menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala hamba ini. Adapun pula di antara mereka yang uh, yang berjalan di atas syarat seperti seseorang yang ketika menunggang kendaraannya Tidak lain seperti apa yang disebutkan di dalam hadis ini Bahwa orang-orang yang menunggang kuda Orang-orang yang menunggang dalam artian hewan ternaknya Yang nanti kemudian disembelih ketika hidup di dunia ini Akan dijadikan oleh Allah SWT Nanti dia memiliki kiamah sebagai tunggangannya untuk memudahkan dia melewati syarat sehingga mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimakumullah, Rasul menyatakan di dalam hadis ini adzimudhahaya, berbesar daripada korban kalian. Lapangkan diri kita untuk berkorban uh, sehingga korban kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, apakah hukum korban itu? Sesungguhnya korban itu wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan bagi umatnya ini adalah sunnah mu'akkadah Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Umir bin Nahri wahwa sunnahunakum. Aku kata Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kurban dan itu merupakan sunnah bagi kalian. Artinya perintah itu bagi Rasul adalah wajib. Banyak ahal, ehwane rahimakumullah. Rasulullah SAW wajib melakukan sesuatu hal Tetapi bagi kita itu adalah sunnah Termasuk di antaranya adalah masalah kurban ini Begitu pula masalah giyamul layl, tahajjud Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Ya ayuhal muzammil Qumil layla illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila Awzid alaihi waratidil qur'ana taratila dalam ayat tersebut secara jelas Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT Untuk bangun malam Entah itu separuh malamnya Atau berkurang Atau lebih daripada itu semuanya Menunjukkan bahawa itu adalah perintah wajib Bagi Rasulullah SAW Tetapi itu adalah perintah sunnah bagi kita Tidak lain Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadis Apabila ada dua pilihan yang kemudian aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kelonggaran untuk memilih Dalam syariat ini bagi umatnya Miscaya aku pilih yang paling mudah untuk umatku Kata Rasulullah SAW Supaya tidak memberatkan umatnya Sehingga kita kemudian mungkin mendengar berbagai hadis Di antaranya Laula an ashuka ala ummati La amartuhum bis siwak li salatin Au inda kulli wudu'in dalam hadis e, disebutkan Kalau tidak memberatkan umatku Niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak Setiap kali solat Setiap kali wuduk di dalam riwayat yang lain e, Sehingga Rasulullah SAW memulai di dalam hadis tersebut Dengan menyatakan Kalau tidak memberatkan umatku Pasti aku akan perintahkan Perintah wajib dalam hal ini Tetapi itu adalah sebagai suatu hal yang sunnah Khawatir itu akan memberatkan umatnya Maka dalam hal ini kita lihat bahwa Rasulullah SAW ini telah membebankan kepada dirinya dengan beban yang sangat berat ya, daripada kewajiban-kewajiban syariat, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berusaha untuk memudahkan umatnya di dalam menjal menjalankan syariat ini. Ikhwani Rakhimakumullah, sesungguhnya hukum daripada berkorban bagi kita adalah sunnah muat walaupun bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji. Jadi kalaupun seseorang sekarang berangkat melakukan ibadah haji Sampai di Mina pada masa-masa di hari Mina Itu kan hari tashrik ya. Mulai masuk Mina itu kan pada hari kurban Pada malam Idul Adha Maka kemudian hendaklah juga termasuk suatu hal yang masih disunnahkan bagi mereka Untuk berkorban. korban uh, Tentunya dalam permasalahan ini Bisa juga dilakukan korban itu di Indonesia Tidak di sana Tetapi sesungguhnya Paling afdal tentunya ibadah korban itu bagi orang yang melakukan ibadah haji adalah uh, di Tanah Suci. Maka al mukarramah Karena tentunya amal yang kemudian dilakukan di sana adalah berlipat ganda. Nah, karena melakukan ibadah haji kemudian berkorban. Uh, tentunya Ikhwani Ra'imakumullah. Apabila diberikan kelapangan oleh Allah SWT dalam harta. Maka usahakan pula untuk kemudian berkorban uh, di Tanah Suci. Kemudian ikhwani ra'imakumullah termasuk suatu hal yang makruh bagi seseorang yang kemudian tidak berkorban. Padahal itu termasuk suatu hal yang sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan dalam syariat. Tetapi apabila ditinggalkan maka dalam hal ini makruh. Mengapa? Karena pendapat ulama-ulama yang lain yaitu seperti Abu Hanifa, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Mereka menyatakan bahawa hukum korban itu adalah wajib. Sehingga uh, dalam hal ini berkorban itu adalah lebih utama daripada sadaqah biasa. Uh, kita ada sadaqah yang kemudian memang biasa untuk kemudian kita keluarkan. Tapi pada waktu uh, berkorban, pada waktu di hari raya idul adha, maka berkorban itu adalah suatu hal yang lebih utama daripada sadaqah-sadaqah yang lainnya. Ikhwani ra'imakumullah, syariat Islam ini adalah syariat yang sangat lengkap sekali. Kita tahu apabila di hari raya Idul Fitri kemudian masuk di bulan abadi uh, Syawal uh, hari raya Idul uh, Fitri uh, maka kemudian kita mempunyai kewajiban untuk melakukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wujudnya berupa beras makanan pokok di daerahnya. Kemudian kita ada yang namanya zakatul mal ya, Zakatul mal itu zakat harta harta yang kemudian dia gunakan untuk uh, perdagangan atau dia untuk simpan, maka kan di situ ada zakat yang kemudian harus dikeluarkan untuk fakir miskin. Zakat fitrah tadi juga diberikan kepada fakir miskin. Begitu pula pada hari raya Idul Adha ada uh, hewan kurban, uh, daging yang kemudian diberikan kepada fakir miskin. Maka kita lihat syariat Islam ini begitu lengkap. Ada saatnya kita ber, uh, memberikan sedekah dengan makanan pokok ada saatnya kita kemudian memberikan kepada fakir miskin berupa harta uh, berupa uang dan ada saatnya pula kita memberikan kepada fakir miskin berupa lauk pauk. Uh, sesungguhnya ini suatu hal yang menunjukkan bagaimana kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberi kepada fakir miskin uh, dengan berbagai macam uh, yang kemudian kita bisa berikan, bukan hanya berupa mentahnya saja kadang seseorang pada saat ini e, berusaha untuk menggantikan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah e, diberikan ketentuan kalau yang namanya zakat fitrah itu berupa beras, tapi pada saat ini orang kemudian beralih memberikannya berupa uang saja. Pada saat kemudian di waktu kurban seharusnya berkorban dengan dagingnya. Maka kemudian saat ini berkembang pembicaraan bahawa lebih baik jangan kemudian diberikan kambingnya Karena orang-orang e, fakir miskin tidak bisa mengelola Tidak mempunyai kulkas mungkin dikatakan sehingga tidak bisa menyimpannya Maka lebih baik diberikan uang saja Padahal ikhwan ra'imakumullah Mungkin pada saat seharusnya mengeluarkan zakatul mal Tidak dikeluarkan zakatul malnya Hartanya tidak diberikan kepada fakir miskin Ini suatu hal yang menunjukkan bahawa kita ini berusaha Mengotak-ngatik ketentuan syariat Padahal ketentuannya sudah jelas, yang namanya korban ya tetap saja berupa daging ya. hewan ternak yang kemudian ditentukan dalam syariat. Berikan berupa itu. Ya. Waktunya zakat fitrah berikan berupa makanan pokok. Dan pada saat zakatul mal ya memang saatnya kita keluarkan harta tidak bisa digantikan dengan yang lain. Malah pada saat ini mungkin kemudian terjadi pembicaraan, enggak usah keluarkan uangnya lebih baik dengan barang dagangannya. Supaya tidak rugi barang dagangannya ini. Hal-hal semacam ini kita lihat Bagaimana kita berusaha untuk uh, Melakukan tipu daya di dalam syariat Islam Padahal ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ikhwani ra'imakumullah Kita jalankan apa yang menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana disebutkan di dalam pembahasan tadi ya. Siapakah yang disunnahkan untuk berkorban ya. Tadi kita sebutkan bahawa Hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Siapa yang disunnahkan Sungguhnya korban itu disunnahkan Bagi seorang yang muslim ya. Kemudian merdeka Berakal, balik Dan mampu ya, Dalam hal ini ya. Itu yang dinamakan bahwa kita itu sunnah berkorban Maka uh, mampu di sini Maksudnya apa? Yaitu memiliki kelebihan ya, Dari yang dibutuhkan di hari, raya idul, di hari raya idul adha Malamnya Dan hari tashriknya Orang tersebut mempunyikan makanan Pokoknya maka apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut Baik di hari raya idul adha Sampai pada hari tashrik tiga hari selanjutnya Dan dia mempunyai kelebihan uang Untuk bisa membeli hewan korban Maka orang yang semacam ini Termasuk sunnah berkorban Tentunya dengan syarat-syarat Bahawa dia tidak mempunyai hutang Kemudian setelah itu juga mempunyai tempat tinggal yang layak bagi orang tersebut ya, Sebagaimana ketentuan kaitannya dengan permasalahan zakat fitrah ya, Zakat fitrah juga kan semacam itu Bahawa orang tersebut mempunyai tempat uh, sandang, pangannya, kemudian papannya Semuanya dia ada nah, dalam hal ini Baru kemudian lebihnya disitu mempunyai kewajiban untuk melakukan zakat fitrah tetapi bagi orang-orang yang kemudian dalam hal ini tidak mempunyai rumah atau kemudian rumahnya tidak layak untuk dihuni. Ya. Maka dalam hal ini tentunya belum mempunyai hal yang kemudian diminta dalam syariat untuk sunnah berkorban. Sehingga ketentuannya seperti tadi disebutkan, dia mempunyai kelebihan untuk hari raya idul adha dan hari tashrik. Dan uang kelebihan tersebut bisa digunakan untuk membeli hewan korban Dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi Bahwa uh, korban tersebut dalam hal ini Dia telah memiliki uh, rumah tempat tinggal yang layak bagi dirinya Kemudian juga bahwa dia itu uh, tidak terlirik hutang nah, Semacam itu ketentuan-ketentuan itu tetap saja perlu diperhatikan Nah ikhwani, uh, kaitannya dengan satu keluarga dalam hal ini ayah, ibu, kemudian anak, saudara dan lain sebagainya Dalam satu lingkup keluarga Maka disebutkan bahwa termasuk sunnah kifayah dalam hal ini ya. Dalam artian apa? Bahwa cukup uh, korban itu dilakukan oleh salah seorang di antara mereka uh, Yang berakal dan balik di antara mereka Sehingga yang lain tidak diminta dalam syariat Dalam artian Uh, termasuk suatu hal yang memang dianjurkan dalam syariat dalam hal ini Bahwa berkorban itu bisa diatasnamakan dengan silih berganti Tahun ini ayahnya yang kemudian beratasnamakan korban tersebut atas nama ayahnya Kemudian korban tahun berikutnya atas nama ibunya Kemudian tahun berikutnya atas nama anaknya Kemudian uh, siapa yang tentunya saya ingatkan di sini adalah uh, Sudah berakal dan balik sehingga kalau anaknya masih kecil tidak bisa diatasnamakan kepada mereka dalam hal ini ya. Karena ee, kewajibannya yang tadi kita sebutkan bahwa sunnahnya itu bagi orang yang muslim, merdeka, berakal dan baligh. E, sehingga kemudian baru mereka itu disunnahkan untuk kemudian berkorban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Unna wuqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul, ya ayuhan nas" Ala kulli ahli baitin fi kulli amin ulhiyah. Rasulullah SAW dalam satu riwayat kita duduk bersama dengan Rasulullah SAW pada saat itu dan kemudian beliau bersabda, wahai segenap manusia, sesungguhnya bagi setiap keluarga itu Disunnahkan berkorban pada tiap tahunnya. Maka dalam hal ini merupakan sunnah dalam artian sunnah kifayah. Kita tahu ada yang namanya fardu fardu kifayah. Ada Farudu Ain, ada Farudu Kifayah Kalau Farudu Ain itu e, Farudu bagi setiap orang Yang terpenuhi kewajibannya, terpenuhi syarat-syaratnya Farudu Kifayah adalah Farudu yang kemudian apabila dilakukan oleh sebagian Maka yang lain kemudian tidak berdosa apabila meninggalkannya Nah begitu pula ada sunnah Di sini ada sunnah Ain, ada sunnah Kifayah Sunnah Ain itu sunnah yang disunnahkan untuk setiap orang melakukannya Sedangkan sunnah kifayah itu adalah suatu hal yang disunnahkan bagi e, sebagian apabila sebagian sudah melakukannya maka yang lain tidak diminta untuk mengerjakannya. Sehingga dalam hal ini e, keluarga baik itu ayah, ibu, kemudian anaknya, saudara, kerabat dalam hal ini termasuk sunnah kifayah bagi mereka untuk mengerjakan yang namanya berkorban yang dilakukan dalam satu tahunnya sekali saja. Ikhwan ra'imakumullah, dalam hal ini itulah mungkin ketentuan-ketentuan yang saya kemukakan pada kesempatan ini sebagai prolog pembahasan tentang permasalahan korban. Sesungguhnya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang insyaAllah akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang yang akan datang tentang bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana ketentuannya, tentunya masih ada hal-hal yang lebih mendalam lagi. Apalagi khususnya kaitannya dengan permasalahan panitia korban Yang memang sangat penting sekali untuk kemudian kita bahas Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Wassalamualaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukurkan buat Tabi Pemari yang sudah menemani kita semuanya Media dakwah menjalin Nuhua Masih di kajian on air dialog interaktif Halo Kofiki, bersama bersama kita Habib Umar bin Hussein Nasegah Mengenai tema ibadah kurban Bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung Interaktif di kesempatan pagi hari ini Via line telepon kita buka di 0271623151 SMS online di 08572887653 kali Sahabat juga bisa interaktif di fanpage Alida Di facebook.com slash Baik, langsung kita sapa di line telepon yang kesempatan pagi ini sudah uh, bergabung. Musik. Tampaknya lari lagi ini. <laughs> Baik, beberapa SMS ini yang sudah <coughs> uh, masuk di Al-Hida ya. Ini dari hamba Allah di Wanakini Abi menanyakan, misal orang tua mengeluarkan uang untuk korban atas nama anaknya, apakah itu boleh? Ataupun disahkan menurut ajaran Islam. Tapi kita sebelum dijawab, jalankan telepon dulu, begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari sahabat sahabat di mana ini? Dari Ibu Sametun di Klaten. Di Klaten. Silahkan pertanyaannya, bunda. Iya, saya mau tanya pada Habib. Ya, silakan. Di sini itu ada pelampiasin mengadakan harisan setiap dengannya empat ribu. Mm -hmm. Dalam satu tahunnya per orang mendapat satu juta Yang saya tanyakan apakah korban itu sah atau korban itu wajib atau sunah? Soalnya setiap tahunnya mengeluarkan 8 orang mm -hmm. Itu yang saya tanyakan pada Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mengenai pengumpulan dana untuk korban Kita tahu itu Ya, kaitannya dengan permasalahan uh, arisan ya Mungkin yang ya. banyak sekali dilakukan oleh orang-orang di daerah uh, Kemudian dari uang arisan tersebut uh, Didapat uh, sejumlah uang Dan pada tahun berikutnya ya, Dalam hal ini Diambil 1 juta ya, ya. Hmm. Sehingga uh, kemudian diberikan kepada orang yang mendapatkan arisan Untuk berkorban Bagaimana silahkan dalam hal ini Diperbolehkan Asalkan ya asalkan tidak ada yang dirugikan, uh, itu hanya sekedar pengumpulan uang saja, yang kemudian memang dalam hal ini uh, adalah pengumpulan uangnya sendiri kan, ya tidak tidak kemudian mengambil haknya orang lain, ya selama itu uangnya sendiri yang kemudian didapat silahkan, hmm. yang tidak diperbolehkan adalah uh, dalam hal ini uangnya orang lain yang kemudian mendapatkan uh, ditolimi dalam hal ini misalnya begini uh, seseorang mendapatkan pokoknya satu kambing ya. sedangkan harga kambingnya ini kan terus naik dalam setiap tahun hmm. Maka itu yang tidak diperbolehkan Karena di tahun yang akan datang e, Tentunya harga kambingnya akan bertambah Tetapi kalau pemberian uangnya pokoknya 1 juta Silahkan kemudian ditambah lagi dengan uangnya sendiri Untuk kemudian membeli kambing ya, Silahkan dalam hal ini tidak apa-apa Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah Kalau kemudian bisa mendolimi yang lain hmm. Bisa membuat kerugian yang lain Maka itu tidak diperbolehkan dalam syariat Tentunya dalam hal ini Tergantung keadaan masing-masing Apabila memang dia itu orang yang mampu Maka dalam hal ini sunnah untuk berkorban Tidak ada yang disebutkan dalam syariat bahwa wajib berkorban ya. Tidak menjadi wajib kecuali dinadarkan Nanti kita akan bahas masalah nadar Tetapi secara umum bahwa hukumnya berkorban itu adalah sunnah Dan insya Allah sah saja dari apa yang dilakukan Seperti tadi Asalkan tidak mengambil hak orang lain. Saya kira itu. Baik, syukur Nabi untuk jawabannya. Kemudian penelfon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan sahabat siapa di mana ini? Ini dari Amba Allah di Sukarjo. Amba Allah di Sukarjo. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Yaki. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ya, Nabi. Ya, saya kan sudah sering berkorban. Hmm. Tapi ada orang yang bersikap apa kan? Orang yang kasih terbangun apakah kan? Didaulatkan Abi Kor kan? Belum pernah Abi Kor. Gimana? Abi Kor kan belum hmm. pernah Abi Kor. Mau berkorban gitu kan? Didaulatkan tu yang mana terlebih dulu. Ok tu. Tu yang kedua aku. Ini mengenai jangan kita jadi akhir dalam berkomunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan tadi, Bib, ya. jadi tentang yang ditulakan akikah atau kurbannya ini. Ya, ya. e, Kaitan dengan masalah e, korban ataupun akikah ya. e, dalam hal ini e, nanti InsyaAllah akan pembahasan juga bahawa boleh digabungkan ya e, niatnya ya, boleh digabungkan bahawa antara e, korban dan akikah dalam satu penyembelihan e, hewan ternak sehingga dalam hal ini misalnya dan itu pun bisa dilakukan secara dicicil, ya misalnya seorang laki-laki kan memang sunnahnya adalah dua korban, ya, dua kambing dalam hal ini, uh, maka uh, silahkan untuk kemudian pada tahun ini niatan bahwa untuk korban dan untuk akikahnya, untuk dirinya sendiri Kemudian di tahun yang akan datang, kemudian dia berkorban dan akikah atas namanya dirinya sendiri. Silahkan dalam hal ini diperbolehkan, karena e, berkorban itu kan sebetulnya memang haknya orang tua untuk kemudian ditunaikan. Tetapi apabila orang tua di masa lalu tidak mampu untuk berkorban, untuk melakukan akikah, lalu kemudian akhirnya anak kemudian sudah dewasa, maka dalam hal ini, Bisa kita sendiri berakikoh atas nama diri kita Silahkan dalam hal ini diperbolehkan Dan itu termasuk bakti kita sama orang tua Karena orang tua yang kemudian tidak mampu Maka kemudian kita mengerjakan akikah untuk diri kita sendiri Dan seperti tadi disebutkan bisa kemudian kita lakukan secara bertahap Dalam hal ini tahun ini satu kemudian tahun berikutnya dua Dan kalau wanita kan akikahnya cuma satu saja cukup dalam hal ini Baik, syukur Nabi untuk penjelasan jawabannya Kita akan Sambung kembali untuk via lain telpon Tapi kita sampaikan tadi pertanyaan tadi ya. SMS Nibib tentang Misal orang tua meluarkan uang untuk berkorban Tapi atas nama anaknya ini bagaimana Ya silakan saja dalam hal ini Diperbolehkan asalkan Seperti jadi bahwa anaknya telah Mencapai usia balik ya. Ya, Telah balik berakal Maka dalam hal ini termasuk suatu hal yang disunnahkan dalam syariat ya. Silih berganti ya Tahun ini ayahnya, tahun ini ibunya Kemudian anaknya silahkan dalam hal ini Bisa dilakukan dan Seperti tadi kalau memang Belum melakukan akikah maka sertakan Juga akikahnya ya, dalam hal ini Untuk akikahnya juga bisa dilakukan Dan tentunya juga harus Ada izin ya dari anak tersebut Untuk kemudian melakukan akikah Sehingga tidak bisa kemudian anaknya di mana Kemudian orang tuanya di tempat lain, lalu kemudian berkorban atas nama anak. Ya, dalam hmm. hal ini silahkan untuk diberitahukan anaknya bahwa ayahnya akan berkorban atas nama diri anak tersebut, sehingga sah menurut syariat. Sure. Uh, apabila tidak ada izin maka tidak bisa dalam hmm. hal ini. Jadi ya. harus apa umurnya harus balik? Dulu. Ya tentunya. Hmm. Bah, uh, seperti kita sebutkan tadi bahwa sunnahnya berkorban itu bagi hmm. seorang muslim merdeka berakal dan balik baru hmm. bisa dikatakan bahwa dia itu telah telah berkorban dalam yeah. hal ini baik 198. Kemudian yang selanjutnya ini dari Ibu Titin di Monogiri menanyakan apakah kita boleh berkorban dengan niat untuk seluruh anggota keluarga ini. Bapak kita kemudian berkorban atas nama seluruh uh, anggota keluarga maka dalam hal ini tidak bisa dilakukan. Hmm. Ya. Uh, yang namanya berkorban itu hanya kan disebutkan dalam ketentuan syariat kalau uh, sapi ataupun kemudian ontah hmm. itu bisa atas nama tujuh orang di hmm. nah, sana atas nama tujuh orang ya. kemudian tidak bisa lebih itu maksimal berarti kurang dari itu silahkan atau kemudian mau satu saja untuk sapi dan unta monggo silahkan dalam hal ini masih diperbolehkan kemudian kaitannya dengan uh, korban kambing ya, hmm. ataupun domba dalam hal ini maka uh, itu hanya bisa di atas untuk satu orang saja tidak bisa lebih sehingga uh, dalam hal ini silahkan berkorban atas nama pribadi masing-masing uh, kemudian mau dihadiahkan pahalanya untuk yang lain uh, dalam hal ini Suatu hal yang masih diperbolehkan dalam syariat hmm. uh, Tetapi atas namanya adalah atas nama diri pribadi masing-masing Satu orang saja hmm. Tidak bisa lebih daripada itu Itu menjadi ketentuan dalam syariat Sehingga apabila atas nama keluarga secara keseluruhan Itu tidak sah hmm. ya, Karena ketentuannya harus uh, satu orang maksimal ya. Maksimal Baik, Syukur Nabi Kemudian selanjutnya dari Bunda Tutik di Ampel Melanyakan Ibu saya punya hutang pada nenek ini bib yang sebagian belum terbayarkan sampai nenek saya itu meninggal. Rencana ibu akan membelikan kambing untuk dirawat selama satu tahun atau dua tahun untuk dikorbankan atas nama si nenek tadi karena sekarang belum bisa membelikan kambing tersebut. Apakah itu dibenarkan dari syar syariah Islam nih bib? Ya. Atau, nibib? Eh, pertama dalam hal ini sesuatu yang namanya hutang harus dibayarkan. Ya. Nah hutang itu eh, mengapa? Karena saya tidak tahu ya dalam hal ini Kaitannya dengan keluarganya mereka bagaimana jumlahnya hmm. Sebetulnya kan e, Hartanya nenek itu kan menjadi warisan Bagi anak-anaknya hmm. Kecuali anaknya hanya ibunya saja hmm. ya, Kalau ibunya saja maka di situ bisa mendapatkan Harta waris tetapi tentunya Dalam hal ini e, Namanya harta waris untuk seorang wanita Anak dalam hal ini satu saja Itu hanya setengah saja Sehingga dalam hal ini pastinya Ada harta waris yang kemudian diberikan Kepada yang lain berarti ya Maka dalam hal ini e, Sesuatu yang namanya hutang Tetap saja harus dikembalikan hmm. Mengapa? Karena nanti akan Menjadi waris bagi yang lainnya hmm. Atau Kalau memang e, bagian warisnya Adalah semacam itu Maka bagian si ibu ini Harus dikurangi dari hutangnya hmm. Sehingga itu kan termasuk bagian Hutang yang harus dibayarkan kepada nenek Dan nanti kan kemudian kembali kepada dirinya Berapa hutangnya Itu yang kemudian harus dikurangi Untuk permasalahan warisannya tadi Sehingga eh, Permasalahannya bukan karena eh, Dia itu sebagai anaknya saja ya Dalam permasalahan itu Tapi mungkin masih ada anak-anak yang lain eh, Sehingga sebetulnya itu kan Harta mereka bersama Ketika seorang nenek meninggal Maka itu kan jatuh kepada anak-anaknya Nah hmm. Yaitu kepada anak-anak secara keseluruhan Ataupun ahli waris yang lainnya Yang juga masuk dalam uh, apa pembagian warisan Maka dalam hal ini harus dimintakan kerelaan mereka semuanya nah, Tidak bisa kemudian beramal untuk uh, neneknya Yang mana padahal itu uh, seharusnya jatuh kepada yang lain ya. Taruh dia mempunyai hutang misalnya 1 juta, 2 juta ya. Maka dalam hal ini Uh, uang 1 juta ataupun 2 juta itu harus dibayarkan hmm. Atau kalau dia tidak mampu Silahkan dimintakan ikhlasnya kepada uh, ahli waris yang lainnya Sehingga uh, saat pembagian warisnya Kalau memang bisa dibayarkan Menggol silahkan dibayarkan kalau tidak bisa maka bagian ibunya tadi harus dikurangi ya. hmm. Karena e, sudah mengambil bagian warisnya dari hutang tersebut ya. Dianggapnya semacam itu e, Itu yang perlu diketahui kaitannya dengan pembahasan e, harta waris ya. Nah kemudian kalau mau tadi di, dikerjakan Kemudian membelikan kambing Lalu kemudian kambingnya diternak sampai 1-2 tahun Lalu kemudian dibuat sebagai korban neneknya maka dalam hal ini tidak bisa dianggap sebagai pembayaran hutang. Ya. Ya, tentunya itu tidak bisa. Mengapa yang namanya hutang tetap harus dibayarkan? Sebagaimana besarnya hutang? Dan kalau itu berupa rupiah, harus dibayarkan rupiah. Tidak bisa kemudian dibayarkan berupa kambing. Ya. E, dalam hal ini semacam itu ketentuannya sehingga e, harus namanya hutang itu kan, hutang itu apasih kita mengambil sesuatu lalu kemudian kita kembalikan dalam bentuk aslinya. Ya. Hmm. Uang ya harus kita kembalikan uang, bahkan dalam ketentuan syariat kalau kita itu berhutang rupiah ya harus kembalikan rupiah. Kalau kita berhutang dolar misalnya ya harus dikembalikan dalam bentuk dolar, tidak bisa kemudian diubah dengan bentuk yang lain, rupiah atau uh, mata uang yang lain. Sehingga itu yang menjadi ketentuan dalam permasalahan hutang. Uh, tidak bisa dibayarkan berupa kambing lalu kemudian uh, dihadiahkan apa perkorban uh, atas nama neneknya sama sekali tidak karena kita punya ketentuan tersendiri kaitannya perkorban atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia ya semacam itu berarti tidak diperbolehkan ini bab ya uh, tidak bisa dikerjakan tidak ya, bisa dikerja, ya. Dikerja. kalau mau mengerjakan sebagai apa ujut uh, shadakah silahkan hmm, hmm. ya Uh, jadi uh, dan uh, saya ingatkan dalam permasalahan ini ya bahwa berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia itu kan uh, tidak diperbolehkan kecuali atas ada wasiat hmm. ya, Semacam itu uh, Sehingga dalam hari ini silahkan berkorban atas nama diri sendiri dan dihadiahkan pahalannya untuk yang meninggal dunia ya. Baik Baik sahabat-sahabat Al-Hidayan hanti kita akan lanjut uh, segmen yang selanjutnya via Telepon Sabar dulu kita jeda dulu satu bahasa nandung berikut ini Itu 87.6 Al-Hidayah Faham Solo Betina Tapi sebelum itu kita sapa dulu di Lain telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Dengan Sahabat siapa hey, di mana ini Saya hamba Allah Di mojolaban Hamba Allah di mojolaban Silahkan Ibu Ini hati saya mau tanya hmm. Misalkan Orang berkorban Yang anaknya itu Sudah berumah tangga Tapi urunan sama Ibunya Hmm tapi dinamakan satu orang dan itu sudah berjalan satu kali kemudian tahun berikutnya seperti itu lagi boleh atau tidak. Iya. Jadi itu saja. Gitu aja, benar. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Takdal. Ya, kaitannya dengan apa yang disebutkan tadi bahwa uh, urunan mungkin dua orang ya dalam hari ini tapi di atas dinamakan satu orang. E uh, Silahkan dalam hal ini masih diperbolehkan asalkan bahwa di situ sifatnya pemberian ya hmm. Seorang anak memberikan hartanya kepada ibu ya, Kemudian ibu berkorban atas nama dirinya ya, Silahkan dalam hal ini diperbolehkan Lalu kemudian pada tahun yang akan datang Lalu kemudian ibunya e, memberikan uang kepada anak Lalu kemudian berkorban atas nama anak tersebut ya, Silahkan dalam hal ini masih diperbolehkan e, Sehingga wujudnya itu tadinya adalah berupa hadiah yang kita berikan kepada sesama dalam hal ini uh, Boleh saja seseorang misalnya dalam satu keluarga Lalu kemudian memberikan uangnya kepada satu orang Lalu kemudian yang satu orang ini kemudian berkorban Silahkan Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya semacam itu Masih diperbolehkan hal-hal semacam ini Karena apa? Karena tadi itu semuanya sifatnya adalah e, pemberian ya. Kalau sudah pemberian itu kan berarti sudah menjadi miliknya sendiri hmm. Kalau sudah menjadi miliknya sendiri Sehingga kemudian dia bisa berkorban atas nama dirinya Monggo silahkan dalam hal ini diperbolehkan Yang tidak boleh itu adalah Uh, semuanya itu sifatnya hanya sekedar iuran saja uh, Tanpa adanya sifat pemberian uh, Kalau hanya sekedar iuran berarti kan Dalam hal ini contohnya Misalnya yang ada di sekolah-sekolah ya, kan Ketika masa-masa kemudian berkorban Diperintahkan kepada setiap siswa Untuk membayar sekitar 10 ribu, 20 ribu ya. Hal-hal nah, semacam ini kan Sifatnya iuran yang tanpa ada wujud uh, pemberian hmm. Kalau semacam ini kan berarti tidak sah dinamakan berkorban itu hanya latihan korban latihan saja. Korban itu. Baik, selamat ya. Abip. Kemudian dilain telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, terputus. Nanti bisa dicoba kembali. Tentang tadi Abip uh, korban dengan hewan betina Abip. Uh, kaitannya dengan korban dengan hewan betina. Silahkan dalam hal ini diperbolehkan asalkan ya. dengan syarat tidak sedang hamil. Ya uh. Oh, walaupun dalam hal ini kan disebutkan kalau hamil itu kan ada janinnya, bisa menggantikan daging yang hilang sama sekali tidak. Hmm. Dalam hal ini ketentuannya adalah e, kambing tersebut tidak boleh dalam keadaan hamil. Kalau hamil berarti tidak sah. Tidak sah. Ya. Baik Lendlfon, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan sahabat siapa di mana ini? Dari Mbak Allah Subhanahuwataala di Seraken. Di Seraken ya? Iya. Iya. Silakan pertanyaannya. Soalnya sama hasil. Ya silakan. Sih, saya satu keluarga saya ada lima orang, satu orang dengan datanya kambing satu, eh. hmm. ya ini saya bensangan ini mau beli sapi, itu kalau sapi itu kan untuk ujuran, hmm. yang dua orang itu saya perempuan orang tua saya, hmm. tapi bapak-bapak yang -bapak, lain dia, ya. hukumnya jemaat. Eh. Nah, ya gitu aja, apa? ya. Itu, itu yang saya tanyakan masih kurangnya dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ya, nih memang uh, dengan apa sapi ataupun unta ketentuannya bahwa kan uh, maksimal adalah tujuh, ya. Hmm. Maksimal, maksimal adalah tujuh orang. Uh, tetapi kurang daripada itu silahkan, ya, bukan suatu hal yang wajib dalam hal ini berupa uh, tujuh orang. Tetapi kalau kurang pun masih diperbolehkan. Hmm. Nah, eh, kaitannya dengan mau ditambahkan dengan dua orang yang kemudian kaitannya dengan orang yang sudah meninggal dunia Maka dalam hal ini tidak bisa ya eh, Kita sebutkan tadi bahwa eh, seseorang itu bisa berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia Itu kalau kemudian orang tuanya memberikan wasiat Ya, memberikan wasiat tetapi apabila orang tua tidak memberikan wasiat maka dalam hal ini kita tidak bisa kemudian berkorban atas nama orang tua tersebut tetapi silahkan kemudian berkorban uh, atas nama mereka semuanya lalu kemudian lima orang tadi ya dengan satu sapi lalu kemudian menghadiahkan pahalanya, ya, menghadiahkan pahala untuk orang-orang yang telah meninggal dunia ini insyaallah sampai kepada mereka sehingga dalam hal ini sah Ya, pertama hmm. e, seseorang itu kan mau menghadiahkan pahala Berarti pahala ibadahnya ini harus sah dulu menurut syariat ya. Tidak bisa kalau kemudian bahwa e, suatu ibadah yang tidak sah Lalu kemudian mau dihadiahkan pahala ya. Dalam hal ini tentunya ketentuan dalam syariat Bahwa kita mengerjakan terlebih dahulu untuk diri kita sendiri Sesuai dengan ketentuan syariat Sehingga kemudian bisa amal ibadah ini dianggap sah menurut syariat baru kemudian setelah itu kemudian kita hadiahkan pahala apa yang kita kerjakan ini untuk orang-orang yang telah meninggal dunia maka semacam itu ketentuannya. Baik. Kemudian ini di SMS Niabep menanyakan tadi dari sahabat Muhammad Triono di Sangkrang menanyakan masalah bid'ah yang berkaitan dengan hadis Wakulah syahril umuri, muhdasuha fa'inakulah muhdasain bid'ah wakulah bid'ahatun tolalah karena seluruh amliyah kami dianggap itu bid'ah yang sesat dengan dasar di atas. Ini bagaimana Bip? kemudian juga masalah Syiah ini, Bib. Tafadhol, Ya, uh, kaitannya dengan permasalahan eh uh, hadis tersebut. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar sebagaimana disebutkan dalam hadis dan kita mengakui kesahihan daripada hadis tersebut. Tetapi perlu kita uh, pahami ya bahwa apa yang dimaksud dengan bid'ah ya yang bid'ah itu kan segala sesuatu hal yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sesuai ya. e, pertama bahwa kalau kita katakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka e, mencakup beberapa hal terkadang bid'ah itu ada yang bid'ah yang baik ada bid'ah yang tidak baik Ya jadi tidak bisa kita katakan semua bid'ah itu adalah sesat. Semua bid'ah itu adalah tidak baik. Mengapa? Karena secara nalar bahwa ada bid'ah bid'ah yang tampak memang sangat baik dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti penulisan Al-Qur'an itu suatu hal yang pasti tidak kemudian dibukukan di masa Rasulullah SAW dan tidak ada yang namanya kemudian ada fathah kasrahnya ada titik dan lain sebagainya sebagaimana yang kita lihat pada saat ini nah, itu kan suatu hal yang memang nyata-nyata adalah bid'ah kalau kemudian kita katakan wa semua yang bid'ah itu adalah sesat bagaimana dengan penulisan Al-Quran ini? apakah kemudian kita katakan bid'ah? Padahal memang benar tidak ada di masa Rasulullah s.a.w. Sehingga ada beberapa hal yang perlu kita ingat di sini ya. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. bukan berarti itu tidak boleh kita kerjakan. Ada hal yang kemudian memang tidak dikerjakan oleh Rasul, tidak dicontohkan oleh Rasul s.a.w. Arti di situ larangan yang namanya larangan menurut pemahaman syariat adalah sesuatu yang memang ada dasar larangannya. Kalau ada dasar larangannya, maka kemudian dalam hal ini baru amalan tersebut tidak boleh dikerjakan. Sehingga eh, jangan kemudian segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul berarti di situ adalah larangan. Ya. Mengapa? Saya contohkan misalnya Bilal bin Rabah yang melakukan sesuatu hal yang Belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Yaitu melakukan salat sunnah al-wudu Yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah Selama hadisnya Wahai Bilal, apa yang kamu kerjakan Kok saya dengar suara tapak sandal kamu Di surga Sehingga seakan-akan kamu mendahului Aku masuk ke dalam surga kata Rasulullah SAW. Berarti amalan tersebut Pertama, Bilal mengerjakan Sesuatu atas inisiatif sendiri Tidak tanya dulu kepada Rasulullah SAW Kemudian sudah dikasih pahala oleh Allah sebelum ditanyakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan dikatakan karena ada di masa Rasul kemudian dijadikan sebagai sunnah, tapi perlu kita ingat di sini bahwa Bilal sudah mendapatkan pahalanya sebelum ditegaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu sebagai suatu hal yang sunnah. Tetapi kita lihat Rasul tidak memarahinya, tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Bilal bahkan mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian disampaikan oleh Bilal ya Rasulullah saya melakukan salat sunnah wudu setelah kemudian saya berwudu ya. sehingga kemudian itulah menjadi sunah salat uh, salat sunah wudu kemudian ikhwani rahimakumullah sehingga uh, dari apa yang kita sebutkan tadi ini sebetulnya pemaham apa pembahasan yang sangat panjang sekali ya perlu waktu yang sangat luas tetapi sesungguhnya secara globalnya adalah seperti itu Sehingga kita tidak bisa mengatakan segala sesuatu yang e, bid'ah itu adalah sesat e, Berdasarkan ayat-ayat yang lain yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran juga Kata kulla Kata kulla itu bukan berarti memang maknanya adalah setiap, semua Tetapi terkadang memberikan makna yang bukan semuanya Saya contohkan misalnya dalam ayat Al-Quran Kaitannya dengan uh, adab yang Allah subhanahuwata'ala turunkan kepada umat-umat terdahulu disebutkan tudamiru kull ashayin bi amri rabihah uh, illa masakinuhum. Ya. Di dalam ayat kan disebutkan bahawa ketika turunnya bencana ini ya, maka kemudian menghancurkan segala sesuatu tudamiru kull ashayin Namanya kull itu kan berarti semuanya. Ternyata kemudian dilanjutkan di dalam ayat maka tidak ada yang terlihat pada uh, apa di daerah tersebut illa masakinuhum kecuali tempat-tempat tinggal mereka berarti tidak terhancurkan tempat tinggalnya padahal tadi dikatakan segala sesuatu dihancurkan dengan angin topannya ya, yang kemudian diturunkan oleh Allah subhanahuwataala kepada mereka tu dhamirukul segala sesuatu dihancurkan oleh angin tersebut tetapi ternyata dilanjutkan di dalam ayat bahwa yang tersisa itu masih ada apa yang tersisa tempat-tempat tinggal mereka sehingga menunjukkan bahwa itu tidak menunjukkan semua ya maka segala sesuatu ehwanirahimakumullah kita ini jangan mentah-mentah ya satu hadis kemudian kita kita terima lalu kemudian uh, kita uh, apa, pukul rata dalam hal ini Silahkan kembali kepada ulama-ulama yang memang mereka ini benar-benar ulama. Banyak orang yang sekarang mengaku sebagai ulama, ya. tetapi tidak menjalankan hadis, sunnah Rasulullah SAW, tidak menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, tidak sesuai pemahamannya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian, ehwal niat imam mungkin ada pembahasan yang ditanyakan di situ kaitannya dengan pembahasan masalah syiah apa yang kemudian uh, muncul dalam permasalahan ini ya, ini memang adalah pemahaman akidah yang timbul di masyarakat kita uh, dan kita dikenal sebagai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Al-Quran dan hadith Nabi SAW uh, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama nah ikhwan ya rahimahumullah pemahaman masalah syia ini adalah pemahaman yang kemudian uh, meninggikan ya mengutamakan daripada keluarga Rasul tetapi kemudian tidak menghargai daripada sahabat-sahabat yang lain yang semacam inilah yang berkembang Sehingga uh, perlu kemudian kita melihat bahawa sungguhnya di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana keutamaan para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seseorang yang sebenarnya cinta kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga seharusnya cinta kepada Sahabat-Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaidah kita itu adalah kita mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan membenci siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaidah kita. Uh, sehingga uh, Bukan hanya uh, agama itu Untuk keluarga Bukan hanya agama itu bukan uh, Untuk sekelompok orang Tetapi sesungguhnya uh, Mereka ini Agama ini adalah untuk umat Nabi Muhammad S.A.W Memang ada keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada keluarga Rasulullah SAW dengan berbagai macam keutamaan seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Alaihi Wasallam. Tetapi jangan kemudian dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada sebagian lalu kemudian meremehkan sebagian yang lain. Ini yang tidak perlu untuk dilakukan. Kenapa kita harus mengutamakan keluarga Rasul tapi kemudian meremehkan sahabat? Padahal mereka keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Al Hasan bin Husain, Syeikh Dato Nafati Matu Zahra. Mereka juga orang-orang yang mencintai sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin dalam suatu masa kita ini kan dididik oleh Rasulullah Sallam seperti apa yang disebutkan di dalam hadis untuk kemudian mencintai sesama. Untuk menghormati sesama itu baru menghormati orang Muslim biasa secara umum. Bagaimana dengan istri-istri uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya disebutkan di dalam ayat Al Quran Wa Azwa Ummahatuhum istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu-ibu daripada kaum mukminin. Uh, secara jelas disebutkan di dalam ayat. Apakah kemudian kita mau ubah ayat ini? Lalu kemudian kita tiadakan? Dengan perselisihan yang ada di antara mereka para sahabat Nabi saw. Maka ikhwanya rahimahukmullah berusaha untuk kemudian kita ini bijak di dalam kita memahami syariatnya. Karena sesungguhnya Rasul mengatakan dalam hadisnya, walau itu lahanan, walau aku ini kata Rasul saw. Tidak diutus sebagai seorang yang suka mencela dan suka melaknat. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua orang Bagi alam semesta ini Maka seseorang yang mau mengikuti Rasulullah SAW Sebenar-benarnya Harus juga melaksanakan sabda ini Yang mana tidak suka mencelak orang lain Tidak suka kemudian melaknat orang lain Kemudian berusaha wujudnya Sifatnya adalah rahmat kepada setiap orang yang dia temunya Bahkan rahmat terhadap orang kufar Bagaimana rahmat terhadap orang kufar Merasa sayang kepada mereka Kalau mereka itu mati dalam keadaan kufurnya Dan berusaha untuk menyelamatkan mereka Daripada kekufuran dan masuk ke dalam agama Islam Ini yang kita seharusnya lakukan Terhadap setiap orang yang ada di masa kita Apalagi terhadap orang-orang di masa Rasulullah Wasallam Yang seharusnya kita hormati Sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Baik Surah Nabi Kemudian ini <tuh> masalah tentang khat ini bib uh, wanita yang khat yang membaca Al-Qur'an dengan keras dan ziarah kubur karena saya pernah bertemu dengan ibu-ibu khat ziarah kubur dan membaca wirid tahlil lengkap dan Al-Qur'annya ini yang namanya kan dari Hani di Jogja kemudian dari Bunda Ara Tentang haid juga Wanita haid yang masuk musyolah umum Bukan musyolah pribadi Ini bagaimana hukumnya ya. takut, takut. Kaitannya dengan wanita haid Maka memang ketentuannya dalam syariat Adalah tidak diperbolehkan bagi mereka Untuk membaca Al-Quran ya. Kalau membaca Al-Quran tidak boleh eh, Yang niatannya adalah Untuk tilawah mengaji Al-Quran Padahal kita ketika kemudian berziarah dan lain sebagainya Tentunya kita pasti akan menghadiahkan bacaan tilawah Al-Quran kita kepada orang-orang yang telah meninggal dunia Maka dalam hal ini hendaknya tidak dikerjakan Silakan untuk kemudian ziarah kubur tidak dilarang dalam hal ini Kemudian membaca zikir, tahlil dan lain sebagainya Tetapi khusus kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran Maka hendaknya tidak dibaca Karena itu semuanya memang kita niatkan pahala tilawah Al-Quran kita untuk kita sampaikan kepada mereka Kemudian eh, kaitannya dengan eh, masuk kepada musalah, ya, Masuk musallah ini bagaimana? Kalau musallah yang sifatnya umum tidak apa-apa silahkan pulih dalam hal ini ya. hmm. eh, Yang tidak diperbolehkan adalah eh, masuk ke masjid Itu yang tidak diperbolehkan Masuk ke suatu tempat yang tempat tersebut Dinamakan masjid itu tidak boleh Tapi kalau masih tempat tersebut hanya Dinamakan musyallah, langgar Maka dalam hal ini masih masih diperbolehkan Untuk masuk ke tempat-tempat tersebut uh, Bagi wanita yang dalam keadaan haid uh, Apalagi musyallah yang Sifatnya rumah pribadi ya, Bagi dirinya, ya. maka dalam hal ini Masih diperbolehkan, sekiranya itu Baik, sebuah Nabi, kemudian Kita tuntaskan sekalian Nabi Ini dari Eee uh, Sahabat di 08 menanyakan hujah apa yang bisa saya pakai Buat permasalahan arah kiblat ini Bip Pada masjid karena dulu arahnya lurus ke barat Tapi sekarang dimiringkan Saya ingin mengembalikan seperti dulu fadal, Beb. Ya. Kaitannya pengembalian kiblat-kiblat uh, Yang mungkin sekarang banyak dibicarakan oleh orang ya, dalam hal ini uh, Memang dalam syariat itu pertama uh, Kita kita mengakui ya, bahwa kita ini diperintahkan Untuk menghadap kepada zatka hadap ke, bah, uh, Apabila itu memungkinkan ya. Kemudian uh, Kaitannya dengan apabila sekarang disebutkan dalam hal ini Memang uh, dalam hal ini kita memakai pendapat yang lain Yaitu pendapat yang mengatakan cukup dengan arah Mengapa kita katakan cukup dengan arah? Karena sulitnya untuk mencari zat ka'bah Kemudian Uh, yang perlu kita lihat di sini misalnya uh, Yang mereka katakan bahwa apa, apa, perubahan kiblat ini harus harus dirubah Salatnya kiblatnya uh, Bahwa harus menghadap kesekian derajat ya, dalam hal ini Mungkin uh, tadi uh, arahnya lurus kemudian diubah ditambah dua derajat ya. uh, Sehingga kalau bukan ke dua derajat mereka sendiri yang tentunya mengatakan dalam hal ini Tentunya akan menyatakan uh, salah sholatnya Dan tidak sah sholatnya karena tidak menghadap ke Zat Ka'bah uh, Dalam hal ini kita bisa perhatikan bahwa sholat itu bukan hanya di masjid saja Sholat itu adalah sholat yang bisa kita kerjakan di mana saja kalau misalnya di masjid Kemudian dilakukan e, apa, Perubahan arah kiblat Atas dasar Kalau tidak semacam ini Maka kemudian salah kiblatnya Dan kemudian tidak sah hmm. Nah ikhwan ira Taruh misalnya yang harus dirubah itu adalah Dua derajat Dan harus dimiringkan dua derajat ke arah kanan Dua e, derajat itu Seberapa sih kalau di rumah Dua derajat ini Seberapa sih kalau kemudian saya Kemudian harus berhenti di suatu tempat Lalu kemudian Salat di suatu tempat ya. Bagaimana dengan arah ketika Apakah kemudian Salat itu harus di masjid itu Yang kemudian sudah dirubah arahnya Lalu kemudian Kalau saya miring Agak sedikit Lalu kemudian 3 derajat Kan pastinya tidak sah salatnya Lalu kemudian Kalau miringnya kurang 1 derajat saja Maka juga salah dalam hal ini dan taruh ikhwani rahimahkumullah Perubahan yang sangat kecil sekali saja 2,1 derajat Tentunya arahnya pasti akan melebar ya. Bukan menuju ke Kaabah ya, dalam hal ini Sehingga kita dapati kesulitan Untuk menghadap kepada zat Kaabah Mengapa kita mudian, kemudian kita harus rubah dalam hal ini Arah kiblat menuju tambahan 2 derajatkah atau 3 derajat Yang mana hal ini tidak bisa kita lakukan dalam setiap waktu dan setiap saat. Maka ikhwan ya ra'im kalau kita katakan bahawa harus dua derajat itu miringnya, dan kalau tidak kemudian batal salat kita tidak sah, hmm. maka bagaimana dengan salat yang kemudian di rumah kita, di langgar kita, di musalah kita di rumah, ya, dan di mana pun tempat, kita tentunya tidak akan bisa membatasi dalam hal ini. Sehingga, sangat-sangat diminta ya, Huwainirahimakumullah untuk kemudian kita ini melonggarkan keadaan kita, jangan kemudian kita ini terlalu kaku ya dalam syariat yang kemudian uh, malah mempersulit diri sendiri dan uh, perlu saya di sini uh, uh, apa uh, ujutkan bahwa uh, arah kiblat yang sedang kita lakukan pada saat ini orang-orang tua kita terdahulu ya, yang belum dirubah pada saat-saat semacam ini Itu sudah memang menuju ke Makkah Al-Mukarramah ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita ini bukan baratnya itu adalah Barat memang benar-benar barat hmm. Arah kita ini adalah Sudah baratnya itu menuju ke Makkah ya. Itu yang terjadi ya. Itu yang kita lihat di dalam uh, keadaan uh, kita pada saat ini Sehingga perubahannya itu bukan 20 derajat Yang disangkakan oleh orang hmm. Tetapi sesungguhnya yang yang dirubah itu hanya 2 derajat saja Hanya beberapa derajat Sangat kemudian e, kecil sekali ya. Padahal arah kiblat yang sesungguhnya itu Dari barat sekitar 22 derajat ya. 22 derajat koma sekian dan lain sebagainya yang disebutkan Nah kita ini sudah mengarah 20 derajat ya. Dan kemudian 20 derajat itu dengan berbagai macam pertimbangan tentunya hmm. Mengapa mereka para awliya salihin Orang-orang terdahulu sudah mengarah menuju ke sana Bukan kemudian hanya sekedar arah barat saja hmm. Sehingga uh, itulah yang kemudian kita lihat Bahwa mereka sudah uh, lebih dahulu dalam masalah uh, falak Dalam hal ini ya Ilmu falaknya sudah mereka ketahui Untuk kemudian diarahkan menuju Mekah al-Mukarramah Nah, kaitannya dengan permasalahan Qiblat yang kemudian di, uh, apa, ditujukan Dalam hal ini uh, apa Diarahkan ternyata kelihatannya kurang Dan lain sebagainya Sesungguhnya mungkin dalam hal ini Terjadi perselisihan Kaitannya dengan cara Untuk kemudian menghadapkannya Bagaimana Saya mendapati sendiri dalam hal ini Ketika mereka kemudian memperhitungkan Dalam satu apa uh, Pemanggilan mereka Maka kemudian yang mereka lakukan adalah untuk kemudian mendapatkan arah kiblat, arah Ka'bah ya dalam hal ini mereka menyilang ya, Ka'bah itu yang tadinya kotak itu ya, ya itu kotak mereka silang menjadi dua, ya, silang yang kemudian ada titik temunya di situ, ya. ada ada titik temunya, nah titik temunya inilah yang kemudian ditarik garis lurus. Kita tahu kan bahwa Kaabah itu kan ada kotak ya Jadi misalnya 10x10 10 ya. Nah diambil titik tengahnya Lalu kemudian ditarik garis lurus Baru kemudian ditarik menuju ke Indonesia Menuju ke Jawa, Solo, Rumah, ataupun masjid daerah kita ya. Sehingga dalam hal ini akan mempersempit sebetulnya ya. Arah kiblat hanya ini saja Padahal sesungguhnya tidak Namanya Ka'bah itu kan dari ujung Ka'bah menuju Ka'bah yang satu ya. Sehingga kan sebetulnya arahnya ini harusnya dihitung semuanya Kemungkinan untuk mendapatkan Ka'bah ya. Arah Ka'bah Sehingga dalam hal ini uh, Kita bisa melihat di apa, Mekah Al-Mukarramah Orang ketika menghadapkan Ka'bah itu kan berputar ya. Nah berputarnya itu kadang mereka hanya mendapatkan bagian pojoknya saja Bukan bagian tengah hmm. Ya. Itu yang kita lihat kadang kan miringnya itu mereka berputarnya itu hmm. hanya mendapatkan bagian ujung ya. Memang mengarah ke Ka'bah dan benar dan mendapatkan Ka'bah Sehingga dalam hal ini cukup hmm. Bukan hmm. harus mendapatkan titik tengahnya Tetapi bisa saja mendapatkan bagian yang lain daripada Ka'bah Karena itu semuanya adalah Ka'bah ya. Bukan hanya titik tengahnya saja yang kemudian dikatakan Ka'bah Uh, tetapi semuanya dalam hal ini. Nah, uh, kita bisa melihat mungkin itulah yang terjadi. Uh, kok kemudian perluhnya tambah dua derajat dan lain sebagainya? Padahal dalam hal ini sudah mengarah menuju ke maka al-mukarrah mungkin itu yang bisa kita, kita sampaikan. Kalau uh... Jadi, miringnya itu berdasarkan ini, Beb, uh, pergeseran lempeng bumi ini bagaimana? Uh, saya kira tidak itu berpengaruh kan, ya, ya, itu semua kan nanti kan uh, dibahas bahwa itu sebetulnya tidak terjadi dan lain hmm. sebagainya itu hanya sekedar isu yang diisukan saja hmm. uh, kemudian dalam hal ini uh, sesungguhnya arah kiblat kita ini sudah menuju ke barat dan hmm. sulitnya dan uh, perlu saya ingatkan lagi kalau misalnya nanti di masa-masa yang akan datang ada penemuan alat-alat yang lebih canggih hmm. Daripada yang sekarang ini ya. Ternyata ada kekurangan derajat dari yang kemarin kita tentukan ya. Itu bagaimana? Ya. Sekarang taruh misalnya miringnya sudah tambah harus 2 derajat ya. Ternyata setelah itu ditemukan alat-alat yang lebih canggih daripada sekarang Dan ternyata setelah dihitung Oh ternyata 1,8 derajat hmm. Atau 1, berapa Ya yang dahulu yang sudah ditentukan miringnya tambah 2 derajat Sekarang hmm. ternyata perlu direvisi lagi yeah. ya Nah ini kan suatu hal yang kita mendapati kesulitan ya uh, Sehingga ilmu ini tidak pasti hmm. ya. Yang sekarang ini pun bu, tidak pasti 100% Kalau kita tanyakan kepada mereka apakah ini pasti 100% Pasti mereka mengatakan ini cuma 99% hmm. Masih ada kemungkinan salah Ya. ya dalam ilmu mereka pun masih ada kemungkinan salahnya nah kalau ada kemungkinan salah ya, kenapa kita harus ikuti hmm. ya <laughs> kalau ada kemungkinan salah kemudian eh, kenapa nggak kita ikut arahnya saja dalam hal ini ya eh, sehingga sudah sudah layak benar untuk kemudian diikuti Dalam hal ini Entah nanti ada penemuan-penemuan lagi Alat-alat yang lebih canggih dan kemudian merubah Maka kemudian cukup dalam hal ini arah Karena, Karena itu pendapat kita Cukup untuk mengarah kepada Arah Ka'bah Bukan harus mengarah kepada Dat Ka'bah Sehingga bisa sesuai dengan perkembangan zaman Saya kira itu Baik, sudah habis Terima Semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Ameen. ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wataala, jadikan kita uh, dapat melaksanakan semua ibadah kita Ameen. sesuai dengan tuntunan Al Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh para ulama-ulama terdahulu, Ameen. jadikan kita cinta kepada orang-orang yang saleh, cinta kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya Akhirul Usyah kita dalam keadaan Husnul Khatimah. Mm. Amin ya Rabbal Alamin. U shallallah ala sallam Muhammadin, wala alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirobbil alamin. Syukran Baik.